Windows yang pertama. Sehingga saya masih 1,2 MB. Pakai pakai disket juga. Itu, itu masih DOS kalau itu, itu belum Windows. Nah, Tapi pokoknya 11 itu Ya <tuk> sudah, disket juga. Sudah. Artis, sekarang saya tanya. Kecepatannya ketika DOS dan Windows pertama dibanding yang sekarang ini, kira-kira berapa kali lipat? udah jauh banget ya jauh banget. jauh banget handphone Nokia jaman Nokia pisang Nokia pisang dibanding Saiki itu dan berapa itu ya, itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat ya Anda merasa lelet gak handphone Anda sok-sok aduh lelet, aduh lelet Lo padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian 10%. Setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu. Apa saja yang lain? Sekarang aku takon. Anda saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Sendengaring sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta-Jogja. Dulu saya ke tim ini saya naik kereta semalaman. Sampai di sini sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya begitu cepatnya. Sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak kita sebut itu, itu lemot, itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia sampai Jerman Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia. Minggu. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian semakin instan. teknologi membuat semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah, sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa nanti tolong dirumuskan sama sabran kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah, kesabaran adalah salah satu satuan energi. Tadi sudah kita bicarakan di sana bagaimana mengelola kesabaran dan seterusnya. Oke. Jadi teknologi tahu ya sekarang andain disebut budaya instan, itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Ma'iyah, menurut saya Anda sudah sangat lurus dalam soal kesabaran. Enggak usah soal Indonesia mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takon ayo ndolek o makhluk endi sak dunya sing iso kaya awakmu iki, lungguh kaya ngene iki. Gak nguyu, gak nese, gak mangan, gak lapor-lapor, lungguh demi ilmu, demi pencerahan, demi Allah. Kan begitu. Jadi kalau Anda dikenali cinta Bang Matar misalnya, ah apa sih mak iya ini? Nggak ngerti ngerti saya. Loh, memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuma saya ajak nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan. Nggak jelas tujuannya. Cuma jalan aja. <tuh> saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Oke. Dalam sehari kira-kira jalan berapa kilometer? Sehari. Sip Anda, yang lainnya umum. Belum tentu 5 km Mas lainnya, Mas. Saya masih ngalamin Mas jalan 30 km, 40 km saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 km itu Anda tidak punya simpanan okay. energi, simpanan energi siang sangat berguna bagi hidup Anda. Itu ya. Jadi, sebentar ini tadi saya saya se setelah te eh, setelah teknologi, saya kesabaran adat teknologi kemudian benar. <tuh> saya switch ke nadi Musa dulu. Nabi Musa itu enggak lulus kesabaran. Anda sudah lulus lo malah. Nabi Musa itu berguru enggak jadi sarjana. Tiga kali dipecat. DO dia. Boleh Nabi Khidir, betul enggak? Lo gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya, diem kamu. Sampai idha wapu atil wakia. Kamu diem dulu. Musa enggak sabar. Kapal dibocorkan. Terus mendarat anak kecil dicekik. Musa enggak sabar lagi. Loh gimana sih kok anak dicekik? Teroris ditangkap tuh maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa itu teroris? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Pak kemaren mungkin identitas bisa ditangkap. Yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul enggak? Ndak bisa. Osi oh, Derma ini teroris terus saya tangkap, ndak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Ndak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. So, oke. Okay. Filmaten itu cuman Karena dia merasa terancam karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu dia merasa terancam dia jaga-jaga dong. Lah saya mau saya bisa ditembak saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang melakukan akan melakukan penyerbuan ke mana pun dia yang diserbu kok. Juga yang ditembangung dia yang diserbu kok. Masa diserbu enggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak-tembakan ndak itu yang satu menyerbu yang satu membela diri kan begitu. Tapi sekali lagi identitas ndak bisa ditangkap. Hanya karena kita mungkin oh dia kafir terus kita tangkap, ndak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung baru kita tangkap kan begitu. Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas Ustaz. <tuh> Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai plus 1. Begitu kamu melakukan kebaikan itu mendapat 2. Loh, emak kayak ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah? மன்க்கூமே nah, தங்க <tuh> <tuh> sampai di mana batas kesabaran? Ada apa namanya tadi? Ada batasnya apa tidak kesabarannya? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya, enggak enggak ada batasnya. Ya yes, pokoknya bojomu turun-an terus, mbok kapan mentengnya turun-an terus. ீன் வீர சட்டி காரங்க பூச்சு நீங்க என்ன பூல saya ingat lama dulu Rasulullah Rasulullah itu itu kan kan jengkel perang perang sudah sudah berlalu kok itu cik, pedang jihad-jihad terus Rasulullah bilang oponoleh, kabe, pasukan Islam, pulang. Sudah ada perang lagi sudah fatuh makkah kamu pulang mesralah sama sama sama sama istrimu istrimu tidurlah tidur sama istri satu kali dengan dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir Dan gitu kan